Memicu stres Gampang lesuan itu Gampang marah Karena ada Ini sutoksin Kelompok family homotoksin Racun pada manusia Yang memicu penyakit Jadi orang yang stres Itu sebenarnya Ada gini Stres itu ada protein Ada protein Yang menyebabkan terjadinya Trigger Pemicu stres Stres itu sebenarnya kan Suatu keadaan psikologis ya Keadaan psikologis Yang tidak tiba-tiba, ada penyebabnya. Ya. Berikutnya. Nah, ini yang kedua. Penyakitnya luar biasa, 450 jenis wabah penyakit, Urausa usah tak sebutkan, enggak hafal aku 450 itu. Terlalu banyak. Yang jelas kalau banyak sekali ini Urausa usah ditanya akeh gitu aja, banyak sekali ini ya. Kemudian mediator, mediator itu vektor. Jadi tempat tem dia itu nggak ngapa-ngapa tetapi menyebarkan. mediator atau 57 jenis penyakit menularkan ke manusia 27. Wah, banget ini ya. Binatang lain juga berperan dalam penularan, tapi babi merupakan sumber dan penyimpan utama wabah penyakit. Bis pokoknya macam-macam penyakitnya. Hanya kita nggak tahu. Begitu tahu, alhamdulillah gitu ya. Maka dari itu inilah majelis ilmu Sehingga kita nanti akan semakin banyak mengingat kepada yang mengajari kita ini. berikutnya penularan ke manusia dengan berbagai faktor ini macam-macam ya pertama melalui kontak, memelihara gak eh, usah memelihara, untuk apa kita tahu wong hewan ini gak karu-karuan kayak gitu loh anunya. Bau, bau sekali itu pak kalau dulu kan kami penelitian di Jerman itu kan berdekatan, kami penelitian di uh, unggas, sebelahnya babi aduh baunya minta ampun itu bau sekali, walaupun dibersihkan pagi sore baunya itu ya karena apa? Maaf bahasa bahasa Surabaya Gragas. Ngerti Bapak Ibu ngeragas itu. Semuanya dimakan yang ada di depannya itu. Semuanya enggak peduli apapun itu. Sampai ada satu penelitian, maaf, perban-perban lu dimakan, Pak. Nah itu. Jadi kayak gitu. Berikutnya. Ini mungkin yang terpenting berikutnya. Terus terus ah, nih. DNA gen, jadi begini bapak ibu, manus kita kita kita, ini kejadiannya. Kalau kita melihat kejadian kita itu kan harus ada ayah, harus ada ibu. Nggak mungkin kalau ayah saja atau ibu saja. Mesti ada ayah ada ibu. Sifat kita itu ya tergantung ayah dan ibu kita. Kalau bapak ibu kita kulitnya bersih putih, nggak mungkin anaknya tidak seperti itu. Ya paling nggak ya kalau bapaknya bersih, ibunya setengah bersih, kita 3/4 bersih gitu ya. Ya gitu. Ter rambut, kalau rambut kita itu tebel, ibu tebel, mesti tebel. Nah, itu bahwa di dalam tubuh itu ada faktor pembawa sifat, namanya gen. Nah, gen itu strukturnya adalah DNA, gitu ya. Sehingga apa? Sifat yang muncul hidung kita mancung, telinga kita bentuknya jepiping, rambut kita ini semua dikendalikan oleh gen. Termasuk karakter kita, karakter kita itu juga dipengaruhi oleh gen. Ya, bahwa sifat kita itu dipengaruhi oleh dua hal, yutenik, yugenetik. Kalau genetiknya, apa yugenetik, genetik apa ya, uh, faktor pembawa keturunan sebelumnya itu baik, pasti anaknya baik. Ya. Orang bapak ibu bapak ibu bapaknya ganteng, ibunya cantik. Nggak mungkin anaknya keluar dari spektrum itu. Mesti anaknya kalau nggak ganteng ya cantik. Itu. Bapak bapaknya pinter, anaknya pinter. Nggak mungkin anaknya lewat dari situ. Sunatulohnya seperti itu. Kecuali Allah berkehendak lain. Gitu kan? Itu. Nah, berikutnya loko malah saya. Nah, jadi. Um, Gene yang seperti saya sampaikan tadi itu memiliki posisi yang tetap ternyata tidak. Ini penelitian umum pada tahun 40-an ada ditemukan ada yang disebut dengan namanya ini transposon bahwa semua mulai dari bakteri, tumbuhan, hewan bahkan sampai pada manusia itu peluang untuk menurunkan uh, gene atau me apa terjadi transposisi, transpindah posisi, pindah posisi dari gen itu sangat besar. Berikutnya. Nah ini. Ini mohon maaf, ini agak sangat ilmiah gitu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu ini bahasanya bahasa yang itu. Maka jelasnya begini, bahwa di dalam tubuh setiap makhluk hidup itu punya peluang untuk ditransposisi, dipindahkan. kalau kita makan jagung kemungkinan kita bisa dapat jagung tetapi mengapa kita tidak memiliki sifat kejagungan ya, ya kan kalau kita makan ayam peluang untuk ada, tetapi kenapa kita kok tidak memiliki sifat keayaman nah, nanti di belakang ya. ayo diberikan mas, yang cepat mas selah keburu ini, selah ingin tahu ini bapak ibu ini nah Ini yang pada jagung. Nah, jadi sudah dikenal jagung, sudah diketahui jagung itu. Jadi ada gen. Nah, bluriknya jagung itu karena ada sifat yang dipindahkan. Bintik-bintik jagung. Kan jagung ada yang uh, ada yang bintik-bintik dan ada yang tidak. Nah, bintik-bintiknya ini karena ada sifat. Nah ini ini kenapa saya beri contoh? Karena ternyata pada babi itu belum ada yang meneliti. Mudah-mudahan saya diberi kekuatan untuk menemukan. Mudah-mudahan sehingga apa ada ilmuwan Muslim lah yang oh ini menemukan ini biar biar nanti sebagai dakwah, ini nanti yang pemakan babi itu punya sifat babi, hidungnya kayak babi. kayak gitu. Berikutnya, bakteri jelas, bakteri jelas. Berikutnya, ini pada hamir, hamir ragi jelas ada. Berikutnya. Jagung ada tadi sudah kita bahas. Berikutnya pada eukariot berikutnya terus nah terus pada lalat ada berikutnya nih sudah di ini panjangnya 15 ribu nukleotida ya kalau di uh, uh, protein kan 15 ribu dibagi tiga tinggal 5000 ribu protein asam amino berikutnya Nah ini Mengapa kalau kita makan ikan Kok tidak memiliki sifat ikan Karena kemiripan proteinnya itu hanya 50% Sehingga kemungkinan peluang nempel itu kecil Nah tetapi kalau babi Hampir 90% itu sama proteinnya Peluang nempelnya besar Nah itu Jadi kalau kita lihat yang ini protein kesamaan protein uh, babi itu 87% sama dengan protein kita. Chicken ayam 75%. 25% masih jauh. Ah ini. Yang fish ikan hanya 50%. Maka dari itu kalau kita makan chicken dan fish aman. Tidak akan kita jadi bersisik enggak, enggak. kita akan tetap halus kulitnya. Ya. itu bapak ibu ya. maka dari itu barangkali ini yang menyebabkan mengapa karakter sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Buntafar tadi babi itu bisa mempengaruhi ya karena apa ini kemiripan kalau kita sekuen DNA nya itu bahkan sampai 92% yang sama DNA nya ini proteinnya 87 namun demikian bapak ibu Yang mirip ini bukan berarti menjadi bahan misalkan oh ini cocok sama ini berarti kita itu dulu dari babi bukan bukan begitu ya hanya buk... hanya kemiripan saja. Allah menciptakan itu hikmahnya ini. Maka sing podo aja dimakan gitu. Yang mirip jangan dimakan. Berikutnya. Nah, ini penyisimkan perlu nggak ini Bapak Ibu? Enggak apa-apa ini yang nomor satu aja di coba diklik. Transposable elements are segments of DNA that move from one genomic location to another. Jadi ada semacam sequence transposable elements yang ini nanti berpeluang untuk dipindahkan. And I S is a short only the genes needed for transposition. and bounded at both ends by sequences of nucleotides in reverse orientations known as inverted repeats. Between the inverted repeats is the gene for transposase which recognizes the ends of the IS. Because the enzyme is not specific for a particular sequence on the genome, transposable elements appear to move to random destinations. Transposable elements can also contain genes other than transposase. For example, some carry antibiotic resistance genes or toxin genes These elements are called composite transposons Composite transposons consist of a central region Nah, nanti penutup kami akan tampilkan bagaimana genom kita itu isinya ACTP, ACTP nanti terakhir saja karena nanti mungkin perlu kita banyak diskusi atau interaksi karena presentasinya sudah cukup lama tapi satu slide lagi Nah, ini menyisip Bisa menyisip Bisa dipindah ke sini atau pindah ke sini Nah Iya Bisa berpindah Nah berpindah Menggabung Akhirnya tertukar Jadi mekanismenya seperti itu Oke berikutnya slide berikutnya, uh, ya seperti sampaikan sumber ilmu ada dua, maka dari itu bapak ibu ayat-ayat uh, yang uh, yang terfirmankan itu kan bersifat goib, tetapi sebenarnya memandu menjelaskan hal-hal yang dohir, ya kan? bahwa babi itu haram itu kan terfirman, ternyata benar karena ada sesuatu di situ. Nah, kalau kita uh, surat yang ter, apa tercipta itu dohir yang diamati dengan teliti. Itu dengan kecermatan dan analisis tinggi kita mesti bisa algaib. Kenapa ya? Kok bisa dengan baik? Apa namanya? Itu pertemuan sperma dan ovum itu kok baik sehingga menghasilkan kita ya orangnya yang baik-baik gini, gini. Kalau nanti nggak baik, peristiwa perpasangan gennya itu ndak karu-karuan bentuk kita Bapak Ibu. Siapa yang ngatur? Ya hal goib, siapa itu? Ya tentunya yang maha goib Yang maha mengatur semuanya Insya Allah kalau kita bisa Mempelajari dua hal ini Inilah Islam yang kafah itu Kita ngerti Tekstualnya Tetapi kita juga kontekstualnya paham Kalau belum paham Tanya kepada ahlinya Begitu paparan singkat Mudah-mudahan Memberikan hal yang Bermanfaat bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Profesor Doktor Haji Muhammad Amin SPD MSI Beliau ini memang ahlinya Kalau sudah bicara tentang Biologi molekuler ini Saya tidak berani menyimpulkan perkuliahan beliau ini <tuh>. Tapi yang jelas Satu kata yang perlu kita garis bawahi tadi Nek podo Jok dipangan Kita ini tidak boleh menikah dengan saudara dekatkan Ya Karena apa? Secara ilmu biologi itu akan berdampak negatif Nah tadi juga beliau menyebutkan struktur DNA manusia Agak dekat dengan babi Jadi sebenarnya kalau kita mau jujur sifat-sifat babi itu ya ada pada kita. Nah, untuk itu kita kurangi Allah itu mencegah kita makan babi supaya gak nemen-nemen kok jadi babi tenanan gitu ya. Baik. Saya yakin Bapak Ibu sudah tidak sabar untuk menyampaikan pertanyaan. Pada termin pertama ini kita bagi empat penanya. Saya beri kesempatan yang sini. Ya, yang itu yang di belakang, Pak, itu satu. Yang di sini Yang di sini, yang ngacung dulu yang pakai kacamata, mohon maaf. Nomor dua. Yang nomor tiga, ibu yang pakai kerudung hit, warna hitam. Yang nomor empat, ya, yang pakai kerudung merah itu sebelahnya. Yang lain sabar, nanti insya Allah dapat kesempatan. Saya beri kesempatan yang pertama, sebutkan nama, dan langsung pada pertanyaan, kemudian ditanyakan kepada siapa. Baik, terima kasih. Nama saya Ahmad Yusuf dari Surabaya. Pertanyaannya... Eh... istilah fo yang lain selain Fox itu apa karena saya pernah debat informasi bahwa ada juga namanya laps ya lo jadi sehingga kita kalau ke supermarket atau kemana bisa memahami ingredient babi itu apa saja hmm. yang kedua karbon aktif tadi bagaimana kita bisa mengetahui bahwa itu dari tulang babi karena setahu saya juga ada karbon aktif yang dari kulpis Dari bahan batu bara. diulang yang terakhir pak? Karbon aktif untuk penjernihan air tadi. Oh, oh, ah yeah. ya. Itu bagaimana mengetahui bahwa itu dari tulang babi dari m nya atau apa? Iya. Yeah. Tapi tanyaannya kan tidak ke saya tuh atau... yeah. Iya. Nah, ke prof amin. Terima kalau Terima tanya ke saya urusannya bedo. <laughs> Oke okay, itu saja. Terima kasih. Masih. Ya satu ya pertanyaannya kalau tadi itu satu tambah satu itu namanya. Yang yang nomor dua sebelah ini nun sewu yang pakai kacamata tadi bapak, iya. Silahkan. Terima kasih Samsul Ali dari Bola bandeng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama Pak Samsul Ali. Kita sepakat bahwa mengkonsumsi babi itu haram. Ya. Tetapi realita babi itu sangat produktif, punya anak 4 sampai 6 katanya sekali melahirkan, beda dengan sapi, maksimal 2. Apakah Ketika ada pendapat bahwa haramnya itu dikonsumsi, tapi digunakan selain konsumsi tidak haram. Berternak gitu maksudnya Iya, oh, nah, bukan bukan. Artinya digunakan untuk kosmetik, untuk ya analognya, kiasnya itu alkohol itu haram dikonsumsi, tapi untuk pengobatan luar nggak masalah. Artinya untuk kosmetik macam. Nah, apakah itu terkait dengan robana maholak tahadapatilan? Nah di sini gimana? Sebab kalau banyak dibiarkan, ini kan menjadi sampah. Islam harus bisa memberikan dalil rasional Kalau ini manfaat Kenapa kemudian kita hindari semuanya Apakah tidak hanya konsumsinya Yang lain kita manfaatkan Yang kedua Satu Mengingat aja, banyaknya enggak, Ini masalah kaitannya dengan tadi Pak Mengingat <laughs> banyaknya produk dari luar Karena umat Islam konsumtif Apakah forum ini Yang dikumanani oleh Bapak dari Majelis Ulama POM itu Tidak kemudian suatu saat ada Seminar mengundang para pakar ahli ekonomi dari lintas ormas Islam Ada Muhammadiyah, ada NU, NO, ada macam-macam Itu kemudian membuat produk halal supaya kita tidak menjadi konsumen Sehingga ini produk bersama umat Islam Indonesia yang harus kita beli bersama dan jangan membeli yang lain Kita sekarang ini kan menyoroti jangan beli produk Amerika Kita larang, kita tidak punya produk. cukup Pak, terima kasih. Kami faham maksudnya. Terima kasih. Ini semangat sekali. mudah mudahan nanti yang hadir mau urunan terus mendirikan perusahaan sahamnya dimiliki bersama, begitu ya? Ya wes kalau kalau sungkan Bu Afifah saja. Silakan Bu Afifah Terima kasih Ustaz. Yang mau saya tanyakan singkat saja kepada Ustaz Ainul Yakin, insya Allah. Begini Ustaz. Balai Pom atau LPP Pom ini kan cukup bertanggung jawab harusnya dengan sertifikat halal. Apakah kami ini begitu ada sertifikat halal ya udah berarti amanlah bagi kami. Hmm. Kalau ndak halal ya ndak usah dibeli. Apakah itu bisa dipertanggungjawabkan ustadz? Terima kasih. Oke terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan yang Betul-betul to the point Yang sisi sebelah sana Pak Satu Pak Ibu yang pakai kerup dong merah tadi insya Allah Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Ibu Nurul dari Keputih Saya ingin menanyakan kepada Ustadz Mudofer yang pertama Berkaitan dengan Sebetulnya sejauh mana sih Batasan daripada darurat Karena setahu saya Uh, Obat-obatan yang beredar di pasaran saat ini Itu dikatakan sendiri oleh uh, Menteri Kesehatan uh, Kemarin itu memang Banyak sekali, bahkan 90% itu uh, Masih subhat Dan menjurus ke haram begitu. Sehingga kemudian ketika saya ambil contoh Ada seorang yang penderita diabetes begitu, Kemudian harus memakai insulin Sementara insulin ada yang uh, Diproduksi oleh lovenok itu Di situ tertulis Mengandung uh, babi Begitu, iya Kemudian pasien akan selalu mengatakan ini kan darurat gitu loh. Jadi hmm. sampai sejauh mana uh, kita boleh memakai itu gitu. Karena okay. memang uh, enzim, uh, maaf, uh, insulin itu paling banyak adalah dari uh, mamalia. Dan yang paling dekat itu adalah dari labi. Seperti itu. Oke, okay. terima kasih. Terima kasih. Satu Sama saja pertanyaannya yang kita. lain untuk, yang lain ya biar bisa berbagi. Eh... Uh, Para Ustadz yang saya hormati Ini ada empat penanya, ada Pak Susup Ada Pak Samsul, ada Bu Afifa Dan terakhir Bu Nurul ya. Nah Pak Yusup tadi itu istilah pork Itu apa? ada istilah yang lain ya, Yang kemudian perlu kita Sermati, kemudian terkait Dengan karbon aktif untuk penjernih Makanan ini eh, Minuman ya Termasuk juga eh, penjernih Untuk apa minyak goreng Dan lain sebagainya Ini kira-kira siapa yang pas menjawab Oh, ini kelihatannya ini Pak Anu ini, urusannya Profesor kalau sudah begini ini, saya persilahkan Pak Profesor menjawab dulu, saya persilahkan monggo Pak Ustaz Bismillahirrahmanirrahim <tuh> <tuh> um, sebenarnya kalau untuk istilah prop itu ya hanya itu nggak ada yang lain, barangkali yang perlu kita cermati pengalaman kami itu, kalau di luar negeri barangkali nanti Uh, Ustadz Ainul Yakin bisa menjelaskan tentang emulgator jadi, kalau ada tanda uh, di dalam kemasan makanan dari luar negeri itu ada E E41, E417 dan seterusnya dulu kalau kami belanja itu selalu membawa daftar daftar E jadi nanti kalau ada E ini ndak halal karena ada emulgator itu bahannya dari babi jadi gitu Nah, istilah lain insyaallah enggak enggak ada Pak. Pak Samsul. Sehingga nanti kalau kita enggak yakin, ya bilang aja, apakah ini nama lain dari babi? itu aja. Apa yang paling penting Bapak Ibu ketika kita penerbangan itu kita tanya aja, enggak usah sungkan-sungkan. Penerbangan di luar negeri misalkan. Yang paling mungkin itu luar negeri. Kalau di kita jelas, mereka tidak tidak apa namanya? mesti menanya, mau ayam, mau yang selain ayam biasanya kalau babi ya disampaikan. Tapi kalau diet yeah. yeah. yeah. yeah. kemudian um, insulin. Nah ini yang relevan dengan saya itu insulin. Begini, um, memang kalau seperti saya sampaikan tadi jumlah produk insulin kalau sebelum ada teknologi rekayasa genetik itu secara konvensional babi itu bisa menghasilkan banyak satu satu binatang bukan satu ekor kalau satu ekor kan ekornya aja ya. ya satu kalau satu binatang itu bisa menghasilkan paling banyak dibandingkan dengan sapi atau unta atau kerbau babi itu produk yang bisa di uh, ya, bisa produksinya itu banyak ketika diekstrak dari uh, pankreas Memang jumlahnya banyak, namun, namun inilah perlunya kalau umat Islam itu pinter. Nah, sebenarnya teknik rekayasa, sebenarnya teknologi rekayasa genetik itu tidak sulit, gampang. Kita isolasi gen insulin manusia, kita, kemudian nanti ditempelkan ke bakteri, bakterinya kita tumbuhkan, ya, bakterinya kita tumbuhkan, nanti akan menghasilkan protein produk insulin. nah biasanya itu insulin ini dibagi dua, dua dua framen, ya dua framen, framen A dan framen B tidak terlalu panjang. Jadi kami dulu ya latihan pakai rekayasa genetik itu dengan gen gen insulin manusia, bukan gen babi. Karena kalau gen babi nanti kemungkinan peluangnya ditolak, nggak mau. Nah kalau manusia dengan teknologi rekayasa genetik ya pakai gen manusia, nggak ada lagi yang gen babi. Mungkin yang dimaksudkan jenengan tadi itu adalah dulu ketika orang e, belum ada teknologi rekayasa genetik menggunakan mengisolasi insulin dari ekstrak pankreas yang produktif itu adalah babi karena pankreasnya besar dibandingkan dengan sapi dan mamalia yang lain. Untuk Bu Afifah dan Pak Samsul itu bagiannya dua ustadz yang lain ya karena yang relevan beliau berdua. Oke, terima kasih Prof. Jadi seperti itu, ternyata bisa itu. Persoalannya kan orang Islam harus cerdas dulu. Nah, yang cerdas itu kan langkah, tidak banyak itu. Persoalannya begitu. Kadang-kadang cerdas juga tidak mau itu. Persoalan yang lain juga. Baik, sekarang saya beri kesempatan untuk berikutnya, bergeser saja langsung ke Ustadz Mudofar. Saat ini ada tanya, yang tanya Ustadz bagaimana babi itu kan ya produktif ya sekali. beranak itu bisa, kalau kambing paling dua, babi bisa empat gitu ya, dan ternyata setelah tadi dipaparkan, manfaatnya juga banyak, nah ini bagaimana mensikapi itu Ustaz, itu yang pertama, yang kedua bisa nanti perlu diperjelas lagi di garis bawah, Ustaz, pertanyaan Bu Nurul, bagaimana batasan dari kita ini darurat ketika menggunakan produk yang jelas itu tidak haram, asal usulnya oh maaf, tidak halal atau haram, Pak, asal usulnya, saya persilahkan Ustaz Mutofar baik bismillahirrahmanirrahim jadi mungkin tadi sedikit tentang saya mengingatkan tentang memahami Rabbana makhalaqtaha za batila jadi artinya ya tidak ada satupun yang Allah cipta itu sia-sia sia-sia itu ada berarti ada manfaatnya antara ada manfaatnya ada hikmahnya ada pelajarannya jadi bagaimana kita memahami manfaat dan hikmah ini jadi mungkin salah satu yang ini salah satu contoh bahwa baik babi maupun yang lainnya manfaat bukan berarti harus kita gunakan kita gunakan untuk misalnya untuk makan kita, untuk minum kita, untuk obat kita, untuk kita pakai apa gitu. Jadi ada manfaat yang sangat besar sekali itu adalah keberadaannya itu ada yang seperti keberadaan kehidupan ini. Itu manfaat terbesar dari seluruh yang Allah cipta dalam kehidupan ini dan yang Allah adakan itu untuk ujian. Liyaabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu yang paling utama. Yang paling besar. Jadi untuk menguji orang ini lulus ujian atau tidak. Jadi gitu. Nah ini termasuk diantaranya. Jadi tadi kita ngobrolkan dengan uh, saudara yang yakin itu bahwa ini termasuk termasuk apa? Uh, jadi insulin misalnya itu, itu dari bahannya tentang yang paling cocok dengan kita itu itu babi. Yang paling pas. Nah tadi kita sepakat bahwa Loh, ini untuk menguji manusia. Jadi untuk menjadi manusia Bahwa dia Masya Allah Jadi bahwa produktif sekali Dan mungkin juga kita bisa bawa Syaitan itu juga banyak sekali Dan kuampang sekali untuk goda kita Diberi berbagai kemudahan Allah Ta'ala Yang tidak diberikan kepada kita Itu untuk supaya lebih efektif godaannya Untuk supaya lebih dahsyat godaannya Jadi ada faktor itu Jadi faktor itu bahwa Ini eh uh, apa itu ujian jadi itu yang paling- paling utama jadi nah kaitannya dengan apakah uh, boleh untuk kita manfaatkan uh, tadi kan yang haram untuk dimakan nah kaitannya dengan babi itu para uh, ulama di disini sepakat bahwa yang disepakati haramnya daging maupun seluruh ini bagiannya itu, itu disepakati haram itu otomatis najis. Jadi, nah di sini kaitannya yang juga diperselisihkan itu kemudian eh hanya bagian kulit ketika disamak untuk kemudian dijadikan sepatu, dijadikan tas, dijadikan ini nih perdebatan panjang di antara para ulama hanya ini. Jadi, apakah dia masuk dalam kaidah hadis eh apa itu kullu atau ayyuma ayyuma ihabin jadi setiap kulit yang disamak berarti telah suci nah ini dikiaskan dengan dengan ini kalau ini kan haram iya sama sama itu kulitnya bangkai itu juga haram tapi nabi dan kita membolehkan memanfaatkannya untuk tidak dimakan dengan cara disamak itu artinya ada itu itu yang lainnya itu mungkin kaitannya dengan belatin yang apa yang itu juga panjang pembahasannya ini beliau yang lebih ahli artinya bahwa yang masalah istihalah apa seperti proses berubahnya arak menjadi cuka itu ada dari itu juga khilafiyah artinya bahwa kalau memang ada proses kimiawi atau seperti apa yang bisa mengubah itu, nah ini ahlinya yang yang berbicara apakah betul itu prosen bisa begitu, nah itu pun juga masih hilafia, sebatas itu, selebihnya itu tidak pak, jadi lo kenapa kok ada tadi, ada untuk muji kita, sebagaimana juga banyak makhluk yang lainnya itu yang diciptakan seolah-olah hanya untuk mengganggu kita yang paling utama setan, itu, yang, jadi insya Allah begitu ini dari sisi itunya, insya Allah uh, yang tadi dari Ibu nurul Terkait dengan batas darurat Jadi darurat itu kondisional Jadi kondisi khusus Kalau kita mengacu kepada pembahasan para ulama Batasan darurat itu adalah kemadaratan Itu Apa ya Jadi kondisi buruk yang tingkatnya itu levelnya Al-Quswa itu tertinggi Umumnya Mengancam jiwa Kalau kita ke para ulama usul Nah, yang di bawah ancaman jiwa dan nyawa apakah ada? Itu ada. Para ulama mengatakan al-hajah al-mulihha. Yang biasa saya terjemahkan itu semi darurat. Nah, menentukan kondisi darurat dan semi darurat ini tidak oleh tiap orang. Jadi, ini harus dikembalikan kepada ahlinya, kepada pakarnya konsultasi, dibahas kondisi saya begini itu darurat atau tidak. Jadi fatwa darurat itu tidak bisa digeneralisir. Saya sering mengatakan ketika ada orang ada seorang tanya, Ustaz kondisi saya begini. Jadi gitu. Itu gimana? Boleh nggak ini? Ya kaidahnya tidak boleh. Nah, untuk boleh karena darurat kita pelajari. Dari berbagai sudut, dari berbagai sisi kita kita pelajari. Misalnya akhirnya untuk dia pada kondisi itu boleh. Yang dikatakan adhurat ubihil mahzurat. Nah, saya bisa mewanti-wanti jangan sampai ada orang lain yang mendengar ada orang pada kondisi tertentu diberi fatwa boleh karena darurat terus langsung nyomot fatwa itu untuk dia. Untuk dia perlu kajian tersendiri fatwa khusus. Betulkah bahwa dari berbagai sisinya darurat? Jadi insya Allah begitu. Jadi tidak bisa dikaidahkan. Jadi... Tidak, yang yang kaidah umum itu kalau memang mengancam nyawa, nah yang di bawah nyawa, nah ini yang perlu perlu apa kajian untuk setiap kondisi. Jadi Allah gitu. Ya ini mungkin salah satu hikmahnya agar supaya apa itu ulama. Ini selama ini ulama ahli ilmu itu kan sering sering apa ya sering dilupakan di TV-TV itu ketika ada materi materi-materi tentang keislaman dibahas itu. Yang paling akhir itu dari masis ulama, setelah artis berkomentar, sutradara berkomentar, semua ahli berkomentar, itu yang dibahas masalah agama, masalah jihad, masalah apa saja. Tapi ulama terakhir itu pun masih dibantah nanti oleh yang lainnya. Nah mungkin itu tadi kalau ini kondisi kita kan berdarwat terus, ya? supaya uh, selalu butuh dan dekat kepada para ulama mudah-mudahan. Insya Allah gitu. Mohon maaf. Jadi lengkap. Iya. Yang terakhir yakin. ini. Tadi pertanyaannya Bu Afifah tentang bagaimana peran LPPOM MUI ya. Kalau sudah ada sertifikasi halal itu, terus apakah berhenti sampai di situ? Silakan, uh, Ustaz Ainul Yakin untuk menjawab pertanyaan beliau tadi. Baik, terima kasih. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini. Di samping pertanyaan Bu Afifah tadi. Yang pertama tentang istilah terkait dengan babi. Babi itu ada istilah pok ya Pok itu berarti hubungannya dengan daging Terus kemudian ada istilah lat Kalau lat itu hubungannya dengan lemak ya Lemak babi itu lat Terus kemudian ada istilah pig, pig itu babinya sendiri Terus kemudian ada istilah porsain Nah porcine itu derivat kelompok Sekret-sekret dari babi Sehingga kalau kita bicara enzim itu porsain Kalau kita bicara hormon Kita porsain Maka kita bisa porcine insulin Itu artinya insulin dari babi tripsin, porcine tripsin artinya tripsin dari babi jadi itu istilah yang biasa digunakan yang kedua terkait dengan karbon aktif ya karbon aktif itu memang bahan bakunya banyak, ada dari tulang ada dari kayu, ya wood, ada dari tempurung kelapa, ada dari batu bara yang sekarang sudah banyak digunakan nah dari mana kita bisa tahu tentunya MSDS salah satu informasi yang bisa kita lihat MSDS akan menjelaskan ini berasal dari bahan ini Nah, karena itu bapak ibu yang ingin menggunakan bahan-bahan eh, ini pengolahan air atau pengolahan gula ya, gula itu direkristalisasi untuk menjadi gula jernih juga dilakukan dengan penambahan atau penggunaan karbon aktif nah pilihlah karbon aktif yang kita lihat aja di speknya kalau menggunakan wood atau menggunakan coal ya itu tentunya tidak ada masalah jadi tentunya kita harus cermat membaca spesifikasi dari produk Kemudian menyambung dari Pak Profesor eh, tadi, beliau menyampaikan tentang E, E number ya. E number itu E for additive, istilah di Eropa untuk mengidentifikasi bahan tambahan. Masyarakat Eropa itu menggunakan identitas bahan tambahan makanan itu dengan menggunakan E number. Karena itu tidak selalu E number itu berkonotasi haram, maka kita perlu cermati E number yang dikodekan itu apa? Contoh misalnya E471, itu berarti monoglycerida setiarat atau di setiarat. Berarti statusnya bukan haram atau halal, tapi syubhat Kenapa syubhat Setiarat itu bisa dari nabati, bisa dari hewani. Hewani bisa halal, bisa haram. Kemudian monoglyceridanya berarti dari gliserol atau gliserin. Gliserin bisa dari hewani, bisa dari nabati. Nah sehingga... Solusinya apa? Kalau kita mau menggunakan monoglicerida atau diglicerida Atau senyawa-senyawa yang ada komponen monoglicerida dan diglicerida Kata kuncinya kita cari yang sudah sertifikasi halal Maka ketika ada kasus magnum misalnya Magnum diisukan di mengandung E471 Kopi luwak, cap luwak ada E471 ya. Kita perlu cermati Ini sudah sertifikasi atau belum? Kalau sudah disertifikasi artinya ini sudah dikendalikan Begitu ya Jadi proses sertifikasi ini adalah proses penelusuran retrospektif Kita pengujian ke belakang Kenapa harus pengujian seperti itu? Karena halal tidak bisa diuji di produk akhir Jadi itu Jadi halal itu susahnya di situ Tidak bisa diuji dari produk akhir Bedanya dengan sehat Kalau kita ingin bicara apa Namanya air ini tercemar logam berat atau tidak Maka cukuplah menggunakan Misalnya Analisis serapan atom ya Akan ketemu Oh ini tercemar logam jerat Jelas Tetapi ketika kita bicara Apakah ini halal atau tidak Kita hanya bisa membedakan maksimum sapi dan babi Tetapi ketika sudah sapi Atau ayam Kita tidak bisa membedakan Tadi nyembelihnya bismillah Diceke atau tidak Itu tidak bisa dibedakan dengan alat Nah ini problem Karena itu mutlak harus ada pengujian penelusuran Nah Disinilah kemudian kenapa proses sertifikasi itu mengharuskan ada jaminan Jaminan halal dari perusahaan Perusahaan sebelum sertifikasi harus menerapkan jaminan halal dulu Jaminan halal itu bagaimana? Dia harus membuat standar sistem pembelanjaan Dia harus membuat standar sistem produksi Dia harus membuat standar pemilihan supplier Dia harus membuat standar pemeriksaan kedatangan bahan Dia harus membuat standar produksi Dia harus membuat standar penyimpanan Nah Standar-standar inilah yang kemudian seringkali orang bilang Ngurus sertifikasi kalal kok ribet. Padahal tanpa standar itu bagaimana kita bisa mendapatkan jaminan Karena halal eh, petugas LPPOM kan tidak nunggui setiap saat Kita tahu bahwa perusahaan itu konsisten atau tidak Dari konsistensi dia pada standar Contoh kasus ya Ada satu perusahaan Dendeng dendeng begitu ya Dendeng ini diisukan menggunakan babi Nah bagaimana kita bisa membuktikan dia tidak menggunakan babi kita lihat proses pencatatan dan dia jadi seorang auditor MLPPO akan melakukan uji keseimbangan misalnya hari ini dia memproduksi dendeng sekian kilo misalnya Nah dari sekian kilo itu dia dibeli dari daging berapa kilo dari mana dia belinya itu harus bisa ditelusur kalau ini nggak bisa ditelusur nggak bisa proses sertifikasi Nah, itulah kunci sertifikasi halal. Nah, oleh sebab itu menjawab pertanyaan Ibu tadi, ketika sesuatu sudah disertifikasi halal, sudah ada label halal di situ, insyaallah kita jamin bahwa itu memang memang dijamin halal di sana, Bu. Karena kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan garansi kepada konsumen muslim ketika kita sudah melakukan sertifikasi itu. Nah, kembali kepada E tadi itu ya. Jadi tidak selalu e number itu berkonotasi haram, ya. Contohnya misalnya ada, misalnya ini, ada e 101, e 101, eh, e 102, e 102 itu tartrasin, ya. Tartrasin itu perwarna kuning sintetik yang insya Allah halal, kecuali kalau tartrasin curian, ya. Kalau mencuri haram. Tetapi kalau tartrasin itu beli maka itu halal. Ini digunakan untuk pewarna mie, ya. Kemudian ada e 211 satu ini klorida natrium benzoat natrium benzoat itu digunakan untuk pengawet makanan utamanya kelompok makanan makanan seperti saus kemudian makanan makanan semi padat itu ya jadi seperti itu terus kemudian apalagi tadi yang belum terjawab saya rasa itu ya saya rasa semuanya sudah semuanya terjawab nira ya yeah. semoga dari yang saya sampaikan tadi bisa memberikan manfaat saya mohon maaf bila ada penyajian yang tidak Terkenal, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustaz Ainul Yakin. Saya yakin, 600 lebih yang hadir ini tidak puas. Karena waktu tanya jawabnya pendek. Itu berarti PR untuk panitia menyelenggarakan seri lanjutan untuk ini. Ya, apapun. Terima kasih yang tak terhingga kepada empat narasumber. Saya yakin Anda masih menaruh rasa hormat kepada narasumber kita ini. Untuk itu saya mohon satu dua menit ke depan Anda jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Karena Panitia akan memberikan sesuatu untuk kepada narasumber kita. Saya persilahkan untuk teman-teman Panitia. Mohon kepada Ustadz Abdul Kadir Baraja untuk menyatakan kepada para narasumber dan Bapak Moderator.